Assalamualaikum siedelun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 8 Maret 2018, dibacakan Ardian Syahdan Putra Nasution. Pihak ketiga ikut memperkeruh penanganan kasus TKI asal Aceh di Viji. Sabang dapat kembangkan budidaya rumpur laut. APBA harus segera direalisasikan. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Luxemawai, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Tekengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. SIDARALUN Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis mengatakan, anggaran pendapatan belanja Aceh 2018 yang saat ini belum diketahui kejelasannya, harus secepat mungkin direalisasikan. Mengingat saat ini sudah masuk bulan ketiga tahun anggaran 2018, jika tidak dijalankan maka akselerasi perekonomian Aceh akan terhambat. Dari Bandar Aceh, Suburdani melaporkan. Hal itu disampaikan Zainal Arifin Lubis saat diwawancarai usai meresmikan bantuan gedung pakan ternak di desa Bak Dilip, Kecamatan Montasi kemarin. Ditanya terkait pemerintah Aceh yang berencana mempergubkan APBA 2018, Zainal Arifin Lubis mengatakan apapun keputusannya harus mengikuti prosedur. Jika memang pergub jadi pilihan terakhir, maka semua pihak harus menerima hal tersebut. Ia juga mengatakan sangat disayangkan APBA jika dipergubkan karena adanya konsekuensi, yaitu Aceh harus merujuk pada anggaran tahun lalu. Sideralun, Kepala Kantor Biha Cukai Sabang Kun Hermanto menyampaikan, Kota Sabang memiliki potensi laut yang besar sehingga dapat dikembangkan untuk budidaya rumput laut, ikan, maupun garam di daerah tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam hal ini, pihaknya pun akan memfasilitasi produk-produk itu yang akan dikirim ke luar negeri. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai kegiatan media brief dengan tema peran Bia Cukai Aceh untuk kemajuan kawasan bebas sabang di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bia dan Cukai Aceh kemarin. Dikatakan juga apabila untuk budidaya ikan dan rumput laut membutuhkan barang-barang impor misalnya kerangka atau keramba, maka pihaknya memfasilitasi untuk mempermudah dilakukan pemrosesan di Sabang. Kepala Kantor DJBCAC Agus Yulianto dalam kesempatan itu juga menyampaikan ada lima komoditas unggulan Sabang, yaitu kedai kopi, penangkapan ikan laut, kotek wisata, roti roti dan kue, serta pemandu wisata. Sideralon. Kasus Rahmat Hidayat, anak buah kapal yang terikat kontrak kerja dengan kapal ikan asing berbendera Fiji, Zongzui, menurut catatan pihak KBRI SUFA pada dasarnya, adalah kasus sederhana yang sering ditemui dan mudah untuk ditangani. Peningkatan ekskalasi kasus ini disebabkan pihak ketiga yang tidak terlalu paham dengan permasalahan hingga muncul informasi tidak jelas yang kontraproduktif. Dari Bandar Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Hal ini disampaikan Kadis Sosial Aceh Alhudri Seperti diketahui, Rahmat Hidayat warga desa Sitiam Bia Singkil dilaporkan mengalami perlakuan tidak wajar berupa kekerasan fisik dan dipaksa kerja 20 jam per hari di kapal ikan Zongzui berbendera Fiji. Kabar tidak mengenakan itu sampai ke tantenya Chud Hasniati di Aceh Singkil dan akhirnya sang tante yang merasa gusar dengan nasib keponakannya Memposting kabar tersebut di akun Facebooknya Berdasarkan wawancara petugas KBRI dengan Rahmat Hidayat Memang terdapat penganiayaan di atas kapal oleh sesama ABK Tetapi yang bersangkutan tidak bekerja 20 jam per hari Atau dalam keadaan diperbudak Yang bersangkutan mengakui penyebab utamanya untuk minta pulang Adalah karena penyakit paru-paru basah Sehingga tidak kuat lagi bekerja Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM, FM. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, penyedik kejaksaan Aceh Timur telah menetapkan lima tersangka korupsi dalam kasus penyaluran bantuan sosial pada program gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai, pola non-kawasan di Kabupaten Aceh Timur yang didanai dari APBN tahun 2015. Dari IDI, Seni Henry melaporkan. Kasih intel ke jari setempat Khairul Hisam memaparkan kelima tersangka yaitu tiga orang PNS pada Dinas Pertanian Aceh Timur berinisial HW, SW, dan SJ. Selain ketiga PNS di Dinas Pertanian Aceh Timur, 2 tersangka lagi yakni CR selaku pihak swasta yaitu sebagai ketua salah satu kelompok tani dan juga sebagai koordinator 10 kelompok tani. Selanjutnya FS merupakan PNS pada Dinas Pertanian Aceh selaku PPK pada kegiatan tersebut. Ditanya berapa kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersangka, Hisham menyebutkan bahwa nilai nominal yang pasti pihaknya harus menunggu hasil audit resmi BPKP. Sederalun, sebuah rumah bantuan dan satu unit Toyota Kijang Komando BL524LP milik warga Lamjame, Kecamatan Jaya Baru, terbakar Rabu kemarin sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Sejumlah mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Yudi, petugas lapangan dari DPKP Kota Banda Aceh mengatakan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh data siapa nama penghuni rumah dan penyebab kebakaran, sebab pemilik rumah masih menangis histeris. Sidoralun, warga desa Kupula Tanjung, Kecamatan Padang TGPD, tidak tahan banjir luapan sungai Selasak yang sering menerjang gampung tersebut. Banjir luapan terjadi akibat sungai Selasak belum melakukan normalisasi secara menyeluruh. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Badan penanggulangan bencana daerah PD baru melakukan normalisasi sungai itu sepanjang 4 km. M. Jalil Umar, warga Kepulatan, juga mengatakan salah satu faktor penyebab banjir luapan air yang tidak lancar mengalir ke sungai Selasak. BPBDPD menggunakan dana APBN telah membersihkan sungai pada Februari 2018 dengan mengerahkan satu unit beko. Namun proyek normalisasi sungai Selasa telah dihentikan BPBDPD dengan alasan anggaran yang tidak cukup. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBDPD Apriadi mengatakan normalisasi sungai di desa Kupula Tanjung bukan dihentikan, akan tetapi kegiatan itu dilakukan sesuai anggaran yang disediakan BNPB Pusat, yaitu Rp54 juta. Rupiah. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 8 Maret 2018. Berita siang Seram BFM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambfm.com Oleh juga Twitter at Seram wassalam.